Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man fala mudilla lah, wa man fala hadiyalah. Ashhadu an la ilallah, wahdahu la sharika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa ANTP Cahaya Hati yang insyaallah Allah muliakan dan ikhwah akhwat yang berbahagia yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin setelah kita memuji kepada Allah karena puji yang sesungguhnya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan apa yang akan kita bahas? yang akan kita bahas ini satu khusus bab di dalam ilmu fikih ataupun kitab fikih manapun insya Allah akan ada bahasan ini bahasan yang akan kita bahas adalah sering dikatakan babul camp ataupun sering disebut dengan utang piutang iya utang piutang nah, wah kita... pedagang biasanya ada utang piutang ya ibu punya utang ya nih jangan-jangan bapak Nah sekarang kita akan bahas bagaimana sih utang piutang ini iya Apakah Islam mengatur? Ya mengatur sistemnya. Bagaimana nanti kita akan lihat. Ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Daripada keutamaan yang namanya hutang piutang. Apa sih fungsinya hutang piutang? Begitu ya. Satu, ingin menjalin silaturahim antara ikh atau ukwah Islamnya. Coba. Ketika ada suatu kesulitan, dia akan memohon kepada seseorang kan. Saya minjem uang. Subhanallah dengan memberikannya itu adalah rasa pertolongan atau tolong menolong di antara ikhwah itu wajib hukumnya. Biasanya orang yang dililit hutang bingung apa enggak? Bingung, gua pengalaman semua ini. <gifat> orang lagi dililit hutang tuh bingung, sampai enggak bisa tidur, makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, ngelihat istri jadi enggak istilahnya enggak serak begitu ya, lihat suami enggak serak kenapa? Utang, utang, utang. Begitu orang itu datang kepada seseorang dengan mengatakan Tolong dong, tolong saya, saya punya utang Lalu orang itu melebarkan hatinya Memberikan pinjaman untuk menyelesaikan permasalahannya Ikhwah akhwah tahu apa yang disampaikan Rasulullah Hadisnya Sahih Man nafasa kurbatan an kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yawmal qiyamah Siapa saja yang telah membebaskan kesulitan seseorang di dunianya Ya, karena mungkin perlu dihutang Apa mungkin apa saja Dibebaskan oleh kita Apa jawaban dari Rasulullah SAW Orang ini akan Allah mudahkan urusannya nanti Saat dia mendapatkan kesulitan di akhirat Subhanallah Kira-kira kalau saya tanya Mana yang lebih susah hidup di dunia apa di akhirat Akhirat itu jauh lebih susah nantinya Kalau seandainya kita paham Pernah mendengar seorang sahabat eh, namanya Amrul bin As Amrul bin As ini menjelang sakaratul maut dia nangis Ikhwak, Nangis sampai tangisannya berderah air matanya Sahabatnya yang di samping kirinya dengan menyatakan Eh kamu ini kaya bukan sahabat rasulah aja, Mau mati aja nangis takut sama sakaratul maut Begitu kan dijawab oleh sahabat ini dari umatnya Demi Allah saya ini bukan takut dengan sakaratul maut saya ini tidak takut dengan sekretul maut Yang saya takuti itu adalah Saya setelah mati Sesungguhnya kehidupan ini jauh lebih susah Jauh lebih panjang Nah bekal saya belum ada Bekal saya kurang Itu kata sahabat Rasul. Subhanallah Berarti yang dikatakan kita ini Hakikatnya Kalau seandainya masih punya urusan di dunia Hati-hati di akhirat pun bahaya ya. Jadi hikmah yang pertama Menjalin silaturahim ya. Hikmah kedua apa? hikmah kedua ternyata apa subhanallah dalam hadis Rasulullah saya terjemahkan bebas saja iya dengan mengatakan man yaqtarib siapa saja ibu meminjam kepada siapa saja bapak meminjam kepada siapa saja ah saya pinjam uang iya subhanallah di waktu yang sudah ditentukan ternyata belum bisa bayar ia, ya, ibu bicara lagi, pak maaf nih pak, saya belum bisa bayar, tangguhkan lagi deh satu bulan lagi. Lalu yang dihutaninya tu bilang, ya sudah boleh, minggu depan aja. Ka'annahu kand apa ka'annahu kan tasos jaka. Dimalin alladi yakfarataminhu. Subhanallah. Artinya dia ini seolah-olah telah bersedekah dengan jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang tersebut. Subhanallah. Rasulullah, kalau ada jenazah di depannya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Begitu Rasulullah ke depan mau sholat jenazah Pertanyaan yang Rasulullah sampaikan Ahu wa mutadayim Subhanallah Kata Rasulullah Apakah dia punya hutang? Kata Rasulullah Lalu kata para sahabat mungkin mengatakan dia punya hutang Rasulullah jawab Apakah ada yang sudah bertanggung jawab terhadap hutangnya? Kalau belum Rasulullah katakan Saya tidak jadi imam jenazah ini Cari yang lain imamnya Rasulullah tidak menjadi imam sholat jenazah Bagi orang jenazah itu punya apa? Hutang Na'udzubillah Subhanallah, naudzubillah. Maka dari itu bayar secepatnya kalau tidak nanti keburu wafat. Tolong ada orang yang siapa yang menanggungnya Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsaan TV Cahaya Hati yang berbahagia, kembali lagi dengan program yang kita nanti-nantikan ini. Alhamdulillah, mungkin ada yang ditanyakan dari ibu ataupun bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Pak Ustaz saya mau bertanya Apabila saya memiliki hutang Sebesar 1 juta misalkan Atau uh, se, se meter tanah yeah. Itu kan ada perbedaan antara yeah. 1 juta dengan meter tanah Misalkan uh, 1 juta ini saya belum saya bayar Bagaimana hukumnya apabila Tiba-tiba sampai 10 tahun kan dia dengan nilai tanah atau dengan nilai uang itu inflasi sangat tinggi ya. Nah, makanya berapa? Gimana cara hukumnya? Iya, izinkan saya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini unik sekali ya. Mungkin akan perjelas mungkin biar e, lebih e, apa mungkin ada yang kurang paham pertanyaannya tapi sangat baik sekali. Misalnya kita punya utang beli tanah misalnya satu meter ataupun berapa begitu ya. Kita belum lunas bayarannya ini. Iya. Ternyata sudah 10 tahun baru kebayar sementara tanah dulu waktu kita beli sama sekarang lain harganya kan? Nah Islam memandang bagaimana? Wah banyak orang jadi berantem gara-gara ini, banyak orang gara-gara ribut gara-gara ini, bulkan hutangnya sekian. Oh tananya sudah beda Bagaimana Islam memandang? Maka dari itu harus ada hubungan komunikasi antara orang yang punya hutang kepada orang yang dihutanginya setiap bulan bila perlu datang atau mengat mengatakan maaf ya saya belum bisa bayar. Sehingga orang ini tahu oh belum bayar, oh belum bayar, belum bayar. Itu pertama. Dan kedua, ikhtifak diantara keduanya antara piutang-piutang ini dengan menyebutkan mungkin kalimatnya pokoknya nanti ini bayar tanah ini, ya kapanpun anda punya uang, bayar gitu kan, setelah nanti 10 tahun harganya beda, tapi kalau dianya ribo, ya sudah orang dulu ke utangnya silakan itu kedua, yang ketiga misalnya dengan menyebutkan, ya sudah kalau gitu ini kamu beli utang atau tanah sekarang harga sekarang, ya kan karena kamu belum bayar, masih tergantung Gimana kalau kamu punya uang nanti Sesuaikan dengan tanah yang nanti akan datang bagaimana Kalau dia sepakat, sepakat Istilahnya tunggu dengan satu kesepakatan antara siapa Antara yang pemilik dan pembeli itu tadi Iya, karena untuk bayar hutangnya Seperti itu Namun alangkah baiknya Istilahnya dengan menyebutkan Kalau terjadi seperti itu Ada yang dikejarkan kepada emas Ada Kok pakai emas bagaimana Misalnya begini Sekarang beginilah Hutang kamu berapa sekarang utang kamu ke saya misalnya 1 juta. Oke, 1 juta. 1 juta sekarang ya. Kira-kira kalau 1 juta sekarang berapa gram emas nih kira-kira? 1 juta misalnya berapa gram emas sekarang? Kira-kira 3 gram. Iya, misalnya 3 gram emas. Udah lah. 1 juta kamu 3 gram emas ya. Iya. Sekarang kamu enggak usah pikirkan uang ataupun tanah. 3 gram emas bayar kapan kamu punya nanti. 10 tahunnya akan datang sepakat 3 gram emas. Iya, kenapa? Itu akan selalu stabil. Iya. Misalnya nanti 20 tahunnya kena 3 gram emas. Tiga gram emas yang sekarang sama 20 tahun yang lalu sama gak kira-kira harganya? Beda. Yang dikejarnya emasnya itu ada yang seperti itu. Dan kaum fukoha banyak yang mengambil seperti itu kehati-hatian, kesepakatan ketika orang ini terlalu lama untuk membayar hutang. Iya, Ya, dengan, udah. Kita lupakan tanah. Kita lupakan ini, lupakan ini. Sekarang kamu hutang berapa? Satu juta. Berapa gram emas? Tiga gram emas? Oke, tiga gram emas saja. Pertanyaan kamu hutang sama saya tiga gram emas. Jadi bukan bukan ini lagi, bukan uang lagi tiga gram emas di dalam benang itu itu untuk solusi jauh lebih baik. Seperti itu ya, seperti itu. Terima kasih. Ini sangat baik sekali pertanyaannya. Ya silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, Pak Ustaz, Ustaz ini tentang setelah, setelah ibu saya ya yes, beberapa tahun yang lalu ibu saya punya utang dari kampung gitu. Yeah. Setelah tahun ke tahun, sekarang ibu saya terus sakitan. Kata ibu saya, tolong saya yang yang menutang ke ibu katanya. Saya sudah berusaha untuk mencari alamat orang itu, tapi nggak ada. Begitu Sedangkan ya. ibu cari mana? Sebelum sampai seaja terakhir harus mendapatkan orang itu dan membayar utangnya. Terus bagaimana yeah. solusinya dalam Islam? Iya. Terima kasih lah sama-sama. makasih banyak. Inilah kadang-kadang orang tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu paham akibat daripada utang tidak bayar di dunia. Kalau seandainya, ini kita akan lihat dulu bahasan dari ibu tadi ya, kan nanti kita akan dibalik. Orang ini ternyata hilang, tidak ditemukan, dicari, dicari, cari tidak ada, kemanapun di dunia mungkin, maaf, bisa lari, begitu ya. Tapi di akhirat mau lari kemana? <gih> di akhirat nggak bisa lari kemana-mana. Yang jelas, nanti di akhirat juga akan ditemukan, karena yang namanya utang piutang tetap harus diselesaikan. Di dunia selesai, Alhamdulillah Di akhirat, di dunia belum selesai, di akhirat diselesaikan Allah akan temukan Nanti akan ditemukan, orang yang punya utang itu Ditemukan dengan orang yang dihutanginya Kamu dulu pinjam uang sama pulang Iya, berapa kamu pinjam? Sekian Bayar sekarang Mungkin orang itu bilang, tidak ada ATM di sini Ya memang bukan musimnya ATM sekarang ini Saya tidak bawa duit di sini, ya mana ada duit di situ Dibayar juga pakai uang, bukan pakai uang Apa dibayarnya pakai apa? Amal soleh dengan menyebutkan kamu punya utang sama dia iya bayar sekarang Pakai apa ya Allah? Pakai amal sholat yang kamu punya Puasamu aku ambil sekian sesuai dengan hutangmu Ambil Selesai Ternyata dia punya utang lagi Ya Allah dia juga punya utang sama dia Dikumpulin orangnya Kamu punya hutang sama dia kan Ya bayar Pakai apa sekarang? Pakai puasa Pakai apa sekarang? Pakai sholat Pakai apa sekarang? Pakai zakat Pakai apa sekarang? Pakai haji Pakai apa sekarang? Pakai sandakon Semuanya Sehingga habis orang ini amalnya habis karena apa diberikan untuk bayar hutang ketika di dunia belum lunas akhirnya nol tidak punya tapi masih antri yang nagih mungkin bisa begitu ya lalu Allah katakan bayar hutangnya dia bilang aku udah gak punya lagi amal soleh kalau kamu gak punya amal soleh ya, nah orang ini yang punya kesalahannya maksudnya yang dihutanginya apabila dia punya salah diambil kesalahannya disimpan dia ngutangin yang ya apa yang minjam itu jadi dia rugi sekali amal-amal baiknya habis terus apa lagi Dosa orang pindah ke dia Astagfirullahaladzim Ini lebih berat Maka dari hal itu Hati-hati dengan utang piutang Sesungguhnya kalau saya sudah berusaha untuk mencari Ya sudah bagaimana lagi Ya kan saya Sudah bagaimana lagi Itu pertama Tapi bagus kalau saya dibalik Kalau sebaliknya bagaimana Kita yang punya utang Lalu kita cari Mau bayar orangnya tidak ada Bagaimana cowok, kalau begitu Itu juga sama Alangkah baiknya kita ini utang Saya mau bayar orangnya tidak ada Cari-cari Tidak cari. ketemu orangnya Ketemu ahli warisnya, bayar ke ahli warisnya ya. Gak ketemu ahli warisnya, bingung kemana-kemana, gak ada Subhanallah, ala qalil jumhur ulama Dengan menyebutkan, jadikan uang ini sedekah kepada sesuatu yang bermanfaat Masjid, yatim piatu, dan berikan pahalanya kepada orang yang pernah kita pinjam uangnya Mungkin dia wafat, mungkin tidak ada, itu jauh lebih baik Begitu ya, jadi hati-hati ketika orang tidak paham terhadap kewajiban membayar hutang hati-hati sampai Rasulullah menyatakan kan ajilu bitalat artinya apa segerakan segerakan dalam tiga hal jangan sampai tiga hal ini kau tunda-tunda Di antara yang tiga hal ini apa bayar hutang bayar hutang kalau mampu bayar hutang cepat jangan dilama-lamakan usikum wa iya yana sibitak sebelum Rasulullah wafat sebelum Rasulullah wafat, wafat. Apa yang dikatakan Rasulullah? Allahu Akbar. Rasulullah sebelum wafat berwasiat mengatakan, Maniqa tarodamini atau maniqa tarod tumindu. Siapa saja yang pernah aku pinjam uangnya hari ini tagih kepada aku. Tagih. Saat itu ada sahabat. Ya Rasulullah, engkau pernah minjam uang kepada aku? Sekian. Lalu Rasulullah, ini aku bayar dan Rasulullah memeluknya sahabat itu dengan mengatakan, "Aku sangat mencintaimu karena kamu telah menagih hutang padaku. Hakikatnya engkau menagih hutang kepadaku, engkau membebaskan aku dari api neraka." Rasulullah gembira ketika ditagih hutang. Pemirsaan TV cahaya hati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhwah-akhwat yang hadir, di rumah Allah ini Yang insya Allah diberkahir Allah subhanahu wa ta'ala Dan mungkin ada salah satu Di antara ibu bapak yang ingin bertanya lagi Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Pak Ustaz Kaitannya dengan hutang piutang. Seandainya saya punya hutang ya. Di awal Atau nanti setelah Pembayaran Kita pada yang orang mengutangi tersebut, bagita berjanji nanti akan saya kasih lebih iya. Nah, sebagai ucapan terima kasih. Saya kan utang seratus ribu, saya nanti kasih lebih seribu jadi seratus ribu. Nah itu saya tanya hukumnya bagaimana? Ada apa? Ada unsur ribanya atau <gul> tidak? <gul> terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah satu hal yang sangat e, apa namanya ya? penting sekali karena banyak orang yang banyak istilahnya terjerumus di dalam masalah ini. Iya, boleh apa tidak? Kita jangan dulu memberikan boleh atau tidak. Ketika seseorang itu minjam, saya pinjam seribu, oke, okay, pinjam seribu. Lalu dia katakan nanti saya kasih seribu uh, seratus, gitu ya. Kalau dia menyatakan mengharap dan menginginkan, apalagi ada meminta lebihkan ya, begitu ya. Maka itu tidak boleh, begitu ya. Dan kita pun harus tahu dia minjam ke saya seribu itu untuk apa. Kalau untuk kehidupan keluarganya, kehidupan itunya, ininya Nah kalau seandainya mengharap lagi mau dia dipakai dagang ataupun dipakai apa Tapi kalau sudah ditentukan dari awal, minjem sekian, kembalikan sekian, tidak Ya tidak boleh, sama dengan riba Namun seandainya saya yang minjemnya atau bapak yang pinjemnya Saya pinjamnya ya seribu, nanti saya ada ucap terima kasih loh sama anda Begitu ya Itu adalah tipis terhadap niat Niatnya apa? Apakah niat kita, kita kasih, kita minta seribu, lalu kita bilang akan ditambah seratus niatnya agar dia ngasih duit pinjaman atau bukan? Kalau niatnya biar dia ngasih pinjaman ke saya, saya akan bilang nanti saya akan tambah seribu, seratus misalnya. Itu sama dengan riba. Asal agar dia apa? Ngasih pinjaman. Dia berarti orang yang meminjamkan uang berharap ada apa? Ada lebihnya Bukan dapat pahala Kalau seperti itu Ya riba itu namanya Bukan dipahami Maksud saya ya Jadi kalau seandainya Dengan menyebutkan Saya pinjam uang Sekian seribu Tapi dalam hati Ya Allah baik banget Ini Rasa-rasanya nanti Kalau dari uang ini Saya punya rezeki, ah Saya mau kasih lebih Tanpa diucapkan. Iya Setelah itu Ini terima kasih Saya kembalikan Tapi uang ini Saya ternyata Sampai keusahaan Dan ada untungnya Mohon diterima Ini hasil jeripaya Silahkan Gak ada masalah maka dari itu jangan di awal pembicaraan ini takut at-tasyabbu bir-riba takut sama dengan riba karena yang namanya riba ini sudah zaman sekarang ini sudah apa? Sudah samar-samar. Iya, makanya Rasulullah dengan mengatakan kalimatnya apa? Kalau samar kalau bagaimana tinggalkan, tapi kalau sudah jelas, ya jelas tinggalkan. Tapi kalau samar, na'udzubillah kalau seandainya masih berada di dalamnya. Kenapa? Hadis Rasulullah dengan mengatakan, dak ma'yu ribuka ilamala yuri Buk, tinggalkan sesuatu yang anda ragu kepada sesuatu yang yakin. Iya, kalau ragu tinggalkan, kalau yakin jalankan. Jadi itu pertanyaan sangat baik sekali dan indah sekali ketika diungkapkan mungkin banyak sekali kejadian seperti ini. Berarti harus apa? N Nilai niatnya. Iya. Terakhir yang ingin saya sampaikan. Bagaimana sih kalau ibu bapak mau pinjam uang? Adab yang paling tepat datang Satu datang dengan baik-baik Kedua dengan kata-kata menyatakan Saya pinjam uang ya Misalnya 500 ribu Begitu ya Dan ucapkan insya Allah Tanggal sekian saya akan bayar Meminjam uang sambil diucapkan kapan akan dibayar Kalau ada seseorang Saya pinjam uang kepada kamu 100 ribu ya Enggak dibilang kapan mau dibayar Ibu bapak tanya Kamu mau balikinnya kapan? Itu harus tercatat Lalu ditulis Apabila Anda menguruskan hutang piutang Maka catatlah Dengan syarat orang yang pinjam uang Kasih tahu saya akan bayar kapan Jangan disimpan begitu saja Begitu ya Jadi saya pinjam uang ya sekian saya akan bayar tanggal sekian. Begitu nanti ditentukan misalnya saya akan bayar tanggal 1 Januari 2010 misalnya begitu ya. Pas tanggal 1 Januari 2010, ibu kalau belum bisa bayar, bapak kalau belum bisa bayar datang. Kepada siapa? Orang tersebut, maaf saya belum bisa bayar. Jujur, baik. Ya, kalau misalnya ibu yang dipinjamnya tanggal 1 belum dibayar dan tidak ada permintaan maafan, ibu hukumnya wajib nagih. Peringatkan, takut dia lupa Wajib, tagih hutang itu Maka dengan mengatakan, maaf mas Mas kan pinjam uang sama saya waktu itu ya iya e, Karena kewajiban saya untuk menagih Tolong e, bayar Kalau belum bisa bayar ya gak apa-apa Kadang-kadang kita mau nagihnya bagaimana Gak ya enak ya Kadang-kadang yang punya utang biasa saja Justru yang dihutanginya kita malah apa? <laughs> Astagfirullahaladzim Yang jelas, semuanya masalah utang piutang Kita akan diberkahi oleh Allah SWT Apabila disertai dengan rasa ukuah dan cinta untuk saling tolong-menolong Kita akan memohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat Dan insya Allah siapapun yang menyaksikan tayangan ataupun cahaya hati ini Diberikan oleh Allah SWT Kemudahan di dalam menggapai cita-citanya Astagfirullahaladzim Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan Wa na'udhu bika minal ajji wal kasal Wa na'udhu bika minal jubni wal bukli Wa na'udhu bika min galabati daini Wa kohri rijal Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Kami memohon kepadamu Dan kami berlindung kepadamu Jika mungkin satu saat kami ini mendapatkan kesulitan Maka bebaskanlah kami dari kesulitan tersebut Ya Allah kami berlindung kepadamu Satu saat mungkin kami akan memiliki hutang Dan terlilih hutang Maka kami mohon kepadamu Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sanggup Membereskan utang-utang tersebut Dan jadikan kami ketika kami berjumpa denganmu Tanpa memiliki permasalahan dengan hamba-hambamu di dunia Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Jadikanlah mereka hamba-hambamu yang kau sebut nama-namanya untuk kau simpan di tempat yang paling tinggi. Firdausil a'la'a. Amin. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Rabbana hablana min azwajina. Wadurriyatina. Kurrat a'yun. Waj'anla min muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana. Wabil akhirati hasana tawakina adaban nar. Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.